Kalian langsung saja tebang kedua spesial untuk keluarga besar... ...Extrain nang ucapan dua-dua. Konnichiwa. Spesial buat keluarga kesemua. ez Hantur Semba Hansamu mm -hmm, Mbak Devi Opa arti nebas?